Pak Hari, selamat siang Pak Edy, selamat siang Ya, halo, mau ikutan ya Silahkan Pak Edy Saya ini aturan ini ada-ada aja ya Bu ya Kalau memang dia nggak sanggup Lebih baiknya Gubernur n y a mundur aja Katanya sang Ali h Ali apa? Ali bikin k a c a aja kalau menurut saya ini、mm -hmm. Nggak sanggup mundur Banyak yang masih bisa Jangan m e n g a n d a l k a n d a d a l a t h Motor kan bayar pajak juga gitu loh,、hmm. terima kasih Baik, terima kasih Pak t o m m Ibu y u n i selamat siang Iya, ini dengan Yeni Oh, Ibu Yeni, silahkan Ibu Iya, t a pikir itu pemerintah asal ya kalau ngomong Soalnya, lihat sendiri, kemacetan itu bukan asalnya dari motor Memang motor itu sembra n hutan jalannya Tinggal diperbaiki aja Tapi bukan kemacetan bukan asal dari motor, malah asalnya tuh ya dari perusahaan apa, apa namanya bisnis bisnisnya di pinggir jalan yang g a k punya lahan parkir,、mm -hmm. gitu gitu aja. Dan juga dengan bis-bis atau angkutan umum yang parkir berhenti ini nurunin penumpang atau naikin penumpang sembarangan、mm -hmm. di lampu merah, mereka stopnya itu di tengah-tengah, itu kan kemacetannya itu kan asalnya dari situ. bukan dari motor、baik. bayangkan saja apa yang akan、uh, orang apa、uh, pemilik-pemilik motor itu kan kebanyakan dari bawah,、hmm. kalangan bawah apa yang harus mereka lakukan dengan pergi kerja ya kan,、uh -huh. ya gitu aja deh baik, terima kasih b u Yeni, Pak Agus, selamat siang Ya. komentar Anda Pak Agus iya, Mbak, yang bikin m a c e t t u h mobil, m bukan a k b motor、ke. itu mobil-mobil mewah t u h Yeah. sama mobil-mobil aja -mobil, itu m o b i l yang udah udah rongkohan gitu jangan <laughs> melalui, jangan bikin m a t karena dia tuh sama b a k a n d r i j a r a n tuh mau m o b i l m o b l k a <laughs> kalau motor malah bikin lah, kayaknya t u malah enak bisa selaksin kalau motor itu、uh -huh. kita silat baik terima, terima kasih kasi, terima kasih Pak Agus Bapak Tony selamat siang kasih, komentar Anda Pak Tony begini 私たちは、私たちは、私たちは、私た n は、e たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私た i は、私たちは、i たちは、私た a は、私たちは、私 a ちは、私たちは、a たちは、私 o k は、私たち a 私 a ちは、私たちは、私たち a 私たちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち c u c i dulu,、baru,、ambil,、tindakan,、sebab,、lalu,、l ち n t た s ini,、kacau,、kan?、ada,、petugas-petugas,、yang,、kadang-kadang. Mobil salah parkir tidak di tempat t di, u diamin j aja bu. k e t i k a jam ada tuh sepanjang itu hampir mungkin 50% p e r s e n dipakai buat parkir. Gimana itu? Jadi beresin dulu sendiri dulu,、uh -huh. baru ambil tindakan apa yang terbaik. Jangan motor jadi korbannya. Oke.、Okay? Baik terima kasih Pak t o n y Pak David selamat siang. Ya, selamat siang ya. Silakan.、Um, menurut saya ini infrastruktur harus diberi diberi di, di k a n semuanya, dibikin penyebaran jalan. Yang kedua, itu parkir-parkir yang kekeliaran harus ditempelkan.、Mm -hmm. Yang ketiga, kendaraan umum. Nah, kalau menurut saya, t u selama ini program pemerintah, maupun dari gubernur itu nggak ada sama sekali. Ya, ya menurut saya g u b e r n u r a n y a lebih baik m e n d u r aja lah.、Mm -hmm. Itu doang sih, ke, kerjanya sih nggak ada. Cuman j a n j i n y a doang.、Mm -hmm. itu, itu aja dah. Baik, terima kasih Pak David. Pak Budi, selamat siang. Siang, Bu. silahkan Pak Budi ya, saya kira yang bikin masa itu, itu negara itu uang p a c a t dikorupsi jalan-jalan yang harus dipakai buat jalan dipakai buat jualan jangan j a n g a n motor, mobil, itu masalah kan kalau gak produksi motor, mobil n gak g ada yang makan susah juga negara ini、hmm. jadi itulah para koruptor itu diantung aja semua ini, terima kasih baik, terima kasih Pak Gilbert, selamat siang ya, selamat siang Pak y Dia ini、eh, Memecahkan masalah Dengan membuat masalah baru ini <laughs> Ini gue beneran r Saya rasa lebih baik mundur aja ya、mm -hmm. saya, saya rasa Tidak ada kerjaannya tuh. Paling apa n a m a n y a milih-milih Dia punya ininya kali Kumisnya kali itu <laughs> ya. Baik terima kasih Catatan p a Mulyono selamat siang Oke selamat siang Komentarannya Bapak Ya kalau untuk masalah kematutan di Jakarta, saya rasa bukan kendaraan roda dua yang menjadi dia kematutan saya rasa s e b u a para pengusaha yang di pinggir jalan yang memakan parkir, memakan badan jalan terutama roda empat, roda dua yang parkir di badan jalan、mm -hmm. itu harus ditetapkan dan juga kalau memang、uh, Pak, Pak Ujibo w yang katanya ahli mengatur Jakarta, ternyata Sampai saat ini murad m a r i m termasuk、uh, yang dulu dibilang ahlinya untuk masalah banjir Ternyata jalan protokol pun sekarang jadi banjir semua、hmm. Di jalan-jalan semuanya jadi banjir Di wilayah semuanya banjir apanya yang itu kalau memang gak mampu l e b i h b a i k mundur Terasa banyak、uh, kalangan muda yang、uh, lebih Yang lebih istilahnya lebih mampu, kalau memang memang apa n g g a k itu ya? Belajar lagi dari mana, dari wara, dari mana yang kira-kira lebih baik?、Ya. Dan juga kalau memang usaha-usaha yang memakan badan jalan dan lain sebagainya, ya harus dia m e n y a t a k a n l a h a n parkir baru di jangan asal kasih izin untuk ini semuanya dikasih izin dan usaha buat ini.、Ya. Tapi ternyata... Eh, cucu dia yang bikin dia yang kemasan dan juga Baik terima kasih Pak m u l y o n o k a m i bisa menangkap opini Anda Ibu Wati selamat siang Iya siang Ibu Silahkan Bu, komentarnya Saya rasa motor itu juga penting buat bisnis ya、hmm. Tuh tanpa kan mungkin semuanya pakai mobil Tapi solusinya saya rasa itu di motor yang seringkali itu membuat kacau jalanan y a itu、e, jalan seenak-enaknya, maka kecelakaan juga banyak di motor.、Hmm. Jadi polisi harus m e n e r t i b k a n mereka melakukan pelanggaran berapa kali harus disabut kesininya.、Hmm. Jadi polisi harus lebih tegas lagi, jadi memperhatikan motor. Karena sering sekali, sering s e r i n g o r a n itu berlawanan arah.、Hmm. Ya itu aja. Baik, terima kasih Bu a t i Bapak n a s r o n selamat siang. 私は何をしてるかを見てるかを見てるかを m てるかを見てるかを見てるかを見てるかを見てるか r 見てるかを見てるかを見てるかを見てるかを見てるかを見 バスワイはジューカン。オリビミビニューカナスジューソンジェリプデンウルカンフォルデスクセサカミディソトゥポナンジャーハンカミンジャージェリプシデカナサインアンデューサー3アワー。アキニャパン。プリミビルスウジャーキワケネカアアンドドゥディミバンサルネカンドゥディミプリサビンジューカンジューカンジューバンウィドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥスワイトゥク3アワー、コンシステンディスプリンシャパイアン。 Melanggar, ditindak setelah karena kemacetan. Presiden dikritik dengan Pak Herman. Selamat siang, ya. Selamat siang, silakan Pak Herman. Ya, kalau motor dianggap salah satu yang menyebabkan kemacetan, saya kira benar. Ya, di samping juga banyak poin-poin lain yang menyebabkan kemacetan. Namun, saya pikir solusinya bukan s e k e d a r melarang. ...motor、uh, melewati jalan-jalan tertentu atau hal-hal lain yang sifatnya itu、uh, mau cari gampang. Nah, saya justru lebih condong misalnya begini ya. Kalau motor dianggap、uh, menyebabkan kemacetan karena mungkin mereka kurang tertib atau kurang disiplin... nah ...pemerintah bisa bekerja sama dengan misalnya manufaktur Honda, Yamaha, Suzuki ya... ...atau bahkan tadi perusahaan ekspedisi... Membangun satu tertib lalu lintas melalui mereka b a g i m mereka pakai helm yang baik, jaket yang baik Memenuhi aturan Justru mereka dipakai sebagai pionir Untuk berlalu lintas dengan baik Di samping memikirkan hal-hal lain Ya saya lebih condong karena pemerintah sedang mau membatasi Subsidi BBM Mungkin tidak perlu dibatasi, dihapuskan saja Nah subsidinya itu bisa dipakai untuk membangun Uh, transportasi publik yang lebih baik Saya kira sampai waktunya juga mungkin Dengan sendirinya motor akan berkurang Terima kasih Ya terima kasih Pak Herman Pak Teguh selamat siang, selamat siang Pak. Silahkan Pak Teguh Saya bukan kurir Saya juga bukan menggunakan motor Tapi pemerintah itu gampang banget Langsung yang dijelatkan motor Membuat m a s y k t jalanan Padahal kalau pemerintah itu tahu Sebenarnya motor dibuatkan jalur yang macam juga karta itu kemudian yang bikin macet jalan itu sebenarnya yang tahu-tahu itu kendaraan umpah angkot t e r utama legend suprapto menjurus ke p u l a u gajung, itu udah banyak banget angkot tambahan, dari lima tiga tiga tujuh k o s empat dari w a m a n g u n tapi n yang gak ada sekarang ada, nah itu yang bikin macet mesinnya kayak begitu, jangan diizinkan i t u k e d u a n y a bahasanya yang dari legend suprapto mesinnya itu terus sampai microwave やりました。 memiliki kekenaraan yang murah untuk berangkat kerja, pergi kerja itu adalah motor, s e d a motor kalau pemerintah d i k a i t m e n e、uh, r a n k a n sistem m a s y r k a t i d a k boleh berjalan di toko, itu ada peraturan yang sangat keliru keliru sali e k itu、eh, ekonomi pasti akan macet itu aja Pak Terima ya baik, terima kasih Pak Andri Pak Paulus, selamat siang s i l a k a n Pak Iya mau, mau bebas m a c e t cari ahlinya Pak Mau bebas banjir cari ahlinya Ahlinya sudah ketemu Ternyata ahlinya bikin sengsara a y a r kecil juga Pak Kemacetan selalu roda dua yang biang keladinya katanya Padahal n gak g terhitung Pak Pajak yang didapat dari roda dua tersebut Pak Yang katanya dari pajak tersebut Untuk p e m b a n g u n Jakarta Apakah yang menikmati bangunan tersebut Yang l a t a r benih yang dari uang rakyat tersebut Hanya dinikmati orang kaya Salah satu contohnya, Pak, dibangunnya jalan layang itu untuk memperlancar lalu lintas. Tapi nyatanya, satu contoh jalan layang p e s o n g itu, khusus untuk roda empat, roda dua nggak boleh. Saya yakin pembangunan jalan layang tersebut dari hasil pajak roda dua juga, Pak. Gimana nih, Pak Komis? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus, Pak Antos selamat siang. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi saya sih pemennya gini aja lah Kita kan kemarin juga ada kebiasaan yang masalah Mengurangi bensin subsidi Kemudian sekarang Mengutup jalan protokol dengan motor Saya cuma bisa komen bahwa Ya gak heran lah kalau Malaysia tuh n g e l e a e i n kita atau m e m b o d o h i n kita ya Kalau dia ngeliat h para-para Pemimpin pemerintahan di negara Kita bikin peraturan gitu sih Gak heran kita d i r e k a h k a n oleh Malaysia ya Kalau l a negara n gak g benar semuanya Dengan keputusan a p a a p a aturan dengan yang ide-ide dongki semua gitu terima kasih ya terima kasih Pak Anto Pak Christian Selamat sore Selamat sore ya silahkan Pak ya saya ingin menyampaikan、uh, pendapat saya terkait dengan rencana pemda tersebut、uh, ini menjadi pola umum dari、uh, pemerintah kita entah itu daerah pemkda ataupun pemerintah sama saja, yaitu bersifat reaktif mereka itu tidak pernah memikirkan solusi jangka panjang tetapi hanya reaktif jadi yang paling gampang larang, gitu kan tidak pernah berpikir jangka panjang sama pasti seperti pemerintah pusat yang ingin memindahkan ibu kota ke kota lain, itu kan reaktif bukannya memikirkan bagaimana menyediakan angkutan masal yang baik buat warganya s e m i a n y a t e r m a kasih s a m a sore Pak Hari、uh, sore. silahkan o r e s Pak Hari、uh, ya inilah benar bahwa pemerintah kita itu mau cari jalan pintas p a d a masalah utamanya adalah angkutan umum kenapa orang beli motor banyak karena tidak tersedia angkutan umum yang nyaman dan murah motor itu sekarang paling murah bisa kredit 山崎の山崎の山崎の a 崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の 私はもう一度、このようなものを見つけたのは、この h うなものを見つけたのは、このようなものを見つけたのは、このだうなものを見つけたのは、このようだものを見つけたのは、 パークの時はハレーダーフィクションで sore s ンプならかい。ラバトレーダーフィクショ a で。i トレーダー a ィクションで。バト a ーダー o ィクションで。バトレーダーフィクションで。バトレーダーフィクションで。バト a ーダーフィクシ e ンで。a トレーダーフィクションで。バトレーダーフィクションで。バトレーダーフィクシ e ンで。バトレーフィクションで。バトレーフィクションで。バトレーフィク e ョンで。 Artinya masyarakat ini rakyat yang b o d o h ini sudah menemukan solusinya yaitu motor Artinya pemerintah itu udah ketinggalan dibanding masyarakat itu Karena dia tidak bisa mengatasi sama sekali Dan tidak pernah mencoba sama sekali Ini nyobanya kan b a s w a y b a s w a y pakai jalan yang sudah macet Itu n gak g b u n t u l sama sekali Harusnya kalau dia mau, mau menyelesaikan masalah Jangan pakai jalan yang sudah ada Mesti itu pakai, di mana, j a kan, pakai jalannya ada, sekarang jalan di Pulau Gatung itu sempit begitu, dikasih, Bas W setengahnya lebih, ya sudah, m a s i h l a h artinya itu bukan solusi, harusnya l i Bas W, ya sekarang yang yang berjaya itu, yang pintar itu rakyat, ya, rakyat masyarakat kelas bawah ini yang sudah menemukan solusi untuk transportasinya, sementara pemerintah ini gak ngerti apa-apa Ibu Lina, selamat sore Ibu Lina, ibu Lina selamat sore s a m a sore, ya, silahkan Ibu ibu Lina, ya, s a m a sore selamat sore i、okay, ya,、uh, kalau bagi saya sih, kalau memang itu terjadi, uh, uh, itu motor untuk kurir itu diberlakukan, kecuali motor untuk pribadi itu oke、okay, enggak, khusus untuk kurir dengan i d e n t i t a s tertentu. Terima kasih. Pak Tony, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak t o n i Ya, kalau memang saya sih setuju banget tuh, soalnya motor memang kalau kita, saya juga naik motor, kadang-kadang saya juga perasaan a i k motor aja sekarang udah kena macet gitu loh. Jadi setuju k e j a a cuman mungkin kalau masalah kurir ya bikinlah gimana sih motor itu dikasih p e l a t f o n seperti apa, khusus kurir. Selain kurir t u nggak boleh masuk, kurir boleh masuk, ya itu salah satu cara sih. Tapi kalau konsertif memang jangan s e k i h masuk. Karena emang motor itu udah terlalu banyak, mbak, masalahnya.、Mm -hmm. Dan suka juga melawan arah, blablabla, -bla -bla, itu banyak sekali, bikin kacau sebenarnya. Gitu aja deh, terima kasih.、Okay. Terima kasih. Pak Hadi, ya, silakan, ya. Ini kelihatannya pemerintah membatasi orang berkembang ya k r e n a sekarang ini kan problemnya jalan yang gak berkembang Bukan harus orang dibatasi untuk berkembang Tapi kalau motor banyak, mobil banyak berarti kan income a pemerintah semakin banyak Harusnya kan jalan yang dibangun, gimana caranya itu Masa gak bisa bangun jalan, harusnya kan Itu yang di, di, dikejar Bukannya orang dibatasi nah, Siapa sih yang mau naik motor Kalau memang dia bisa naik mobil Dia akan naik mobil gitu kan Motor kadang-kadang terpaksa Kita harus naik motor karena mobil sangat sangat macet Itu problem macetnya harus diatasi Bukan orang dibatasi mobil atau kendaraannya kan gitu、uh -huh. Oke,、okay. Pak Rudy、hmm. Motor memang bikin macet Bikin persoalan サンキ a ー Ya menurut saya itu n gak g bijaksana Udah dikasih izin keluar begitu banyak Motor n gak g bisa dipakai Kan sayang banget s e b e n a r n pemerintah ini bodoh Saya bilang kenapa bodoh Mereka tuh studi bani d n g a t a u s t u d i bani d n g apa Cobalah dia ke kota terdekat lah di Australia itu Lihat di Melbourne aja itu Dengan transportasi yang sudah begitu rapi Dan cenderung juga saya bisa bilang murah Kenapa? Karena dari kita naik tren Kita keluar dari station train Itu naik t r e m lagi tiket yang bisa dipakai lagi jadi bikin satu-suatu yang terpadu orang juga n gak g naik motor disana malah motor jarang sekali banyaknya motor yang CC nya besar n gak g bikin macet, m a u n y e l i p juga susah nah ini pemerintah n gak g kreatif buat apa bangun DPR bikinlah itu yang terpadu, dibawah tanah apa, itu pasti menolong lah jadi aduh ini mah cuma mau gampang aja makasih Pak Hendra, selamat sore selamat sore、Selamatkan. ya e jawab pemerintah i saya n semua beropini mau begini n i mau begini n i t a u dia jual motor begitu banyak jangan ngelarang, kalau mau ngelarang ya yang jualnya jangan d i j u a l dulu. Pemerintah larang penjualnya jangan yang udah dibeli terus dilarang. Pemerintah cuma bisanya komentar yang seperti itu aja bosan. Terima kasih.